Tadi sudah lagu yang cukup enak banget ya, cukup enak atau enak rek? Lagunya apa lagi? Lungset, terus apa mana? Dan Turun, ya Allah. Oke, tapi janji goyang semuanya? Bento, namaku Bento. they come Să se mulțumesc pentru vizionare! Să vă